Kita nikmati. Malam yang bahagia. Malam yang gembira. Masih ingat lagu ini kan? Masih ingat lagu ini? Adik-adik yang kecil ikut nyanyi ya. Kompak. Janji kompak nyanyi. Sip. Saya jadi ingat bernostalgia ketika saya dengan Roma dan Soneta dulu.